Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya nih Mama dan A Beraksi. bersama Bersama Bikora Cepat atasi sembelit tanpa melirin. Ya Buat anda yang di rumah silahkan anda bisa cerah melalui telepon di pagi hari ini Dengan menghubungi 5655676 atau 565-5680, dan yang ingin curhat melalui skype silakan anda bisa add dulu id kami di mamaa.beraksi nanti akan ada kuis juga yang berada jutaan rupiah, mudah-mudahan hadiahnya bisa menjadi milik anda. Amin. Apa kabar ibu-ibu? Iya baik ya, sehat semua ya bu ya? Iya, ibu di sini pengen punya mantu ganteng gak? Atau kalau punya anak, cewek pengen punya, eh cowok pengen punya mantu cantik apa enggak? Mau. kaya apa mau miskin? Kaya. Pendidikannya tinggi apa rendah? Tinggi. Iya semua juga mau kayak begitu ya Bu ya. Tapi kita harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kadang-kadang pendidikannya tinggi, wajahnya mayan ya. Kadang-kadang wajahnya mayan, uangnya banyak ya. Pokoknya enggak ada yang sempurna deh ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang jangan terlalu banyak memilih pasangan. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'hmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudzil palahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sahika wa anna muhammadan abuhu wa rasuluh arsalahu bil uhudah wa dinil haq. Liudhirahu ala dini kulihi walau karihal musrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Qala Allahu Ta'ala ahalla nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama tsibaha aw ala ilayhi wa qala Allahu Ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a Jangan terlalu banyak memilih pasangan. Apasi sih maksud dalam judul ini terlalu. Ah, itu judulnya. Soal memilih pasangan wajar milih Seperti Abdeli bilang, cari yang cantik, cari yang tampan. Yang duitnya banyak. Yang punya kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, PT pribadi, usaha pribadi. Mau apa mau? Mau. mau. Apakah ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? <laughs> boleh kita memilih, boleh. Dan memang Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memilih pasangan kita. Biar tidak ada penyesalan. Biar tidak ada kekecewaan. Diperintahkan dan memang seharusnya. Rusnya. Yang salah mana? Terlalu. Ada orang naksir. Enggak. Dia makanya lengkuas. <tik> kayak langkuas kayak jahe <tik> nah ini, ini saya ngomong begitu tahun 70 itu teman kuliah saya milih mulu akhirnya susah kenapa? yang ini kekurangannya ada yang ini kekurangannya ada semua ada kekurangan gak ada manusia yang sempurna al insan malukhata wanisyan Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Silakan Anda pilih calon pasangan Anda, calon suami Anda, calon istri Anda. Sesuai dengan kehendak Anda, tapi yang jangan lupa. Jangan keluar dari kelidor agama kita, agama Islam. Ada aturan dalam Islam. Mana tanda orang yang terlalu pilih-pilih? Biasanya. Orang yang terlalu memilih-milih calon pasangannya jarang memuji. Bukan muji yang ini. Yeah, ini malah tetap ada. Muji Lakinya jujur juga. yang kalau ini muji. Yeah. Jarang memuji. Itu dah pakai me, Karena ada muji. Tidak marah lagi. Jarang memuji. Misalnya saja. Ada orang cakep. Dia baik. Dia ngeliatin aja. Dia kagum dengan kecakapan dia dengan tampanan dia. Tapi enggak mau komentar. Kalau orang normal udah mencakap, baik. Nah, kalau orang yang terlalu banyak memilih Disimpan. simpan. Di lubuk hati yang paling dalam. Dia tidak mau memuji orang yang dia kagumi, dia simpan. Takut salah ngomong. Tuh, tanda yang pertama. Tanda yang kedua apa? Dia suka membanding-bandingkan. Misalnya, dalam waktu yang bersamaan kebenaran yang naksir dia tiga orang. Nah, ketika masih muda, Masya Allah. Saya katakan yang namanya perempuan ibarat bola. Usia 20-30 ibarat bola kaki, sepak bola. Diberebutin sama 22 orang lari sana ngeberebutin bola aku. Itu kalau masih pada muda, umur 20 sampai 30. Umur 30 sampai 40 itu ibarat bola poli cuman tinggal 12 yang ngeberebutin. Dari 40 kesono, ibarat bola golep tunggal. <laughs> Jangan marah, ini lagi lagi ibarat. <laughs> lagi ibarat. Makanya, maaf dalam tanda kutip. Kalau lagi masih muda belia 20-an, 25, mungkin yang naksir masih banyak. Ini bandingkan dengan ini, bandingkan dengan ini. Akhirnya dari sekian banyak yang naksir, enggak ada yang kepilih. Kenapa? Yang dia pilih yang terlalu. Yang sangat, sangat tampan, sangat mandiri. Sangat mapan. Sangat berkepribadian. Yang sangat-sangat ini yang sulit diperoleh. Yang anda jangan lupa tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang terlalu banyak memilih. Masa Allah repot jadinya. Mau cari yang kaya apa? Yang benar bagaimana? Lihat wajah saya pentin 6. Carilah. Caron pasangan saya minimal 6,5. Jangan yang 9, susah. Jadi jangan terlalu banyak memilih-milih. Apalagi biasanya orang yang terlalu-terlalu sangat pemilih tadi. Paling marah dijodohin. He, lo mau sama si Anu, sama tuh, masih C. Dia marah. Padahal dalam kita bergalus sehari-hari kan itu sudah biasa. Biarin ajalah candaan kita, biar gak bete kita hidup. Tapi orang yang terlalu sangat di dalam memilih ketika teman-temannya menjodohkan dia itu pun marah. Dia merasa saya sangat hebat, tidak layak dijodohkan dengan seseorang. Tidak layak dengan seseorang, dengan seseorang. Itu tandanya orang yang terlalu banyak memilah dan memilih. Apalagi orang tadi anti dengan kekurangan melihat si anu. Yang dilihat tuh kekurangannya doang. Nggak pernah lihat dengan kelebihan. Padahal dalam berumah tangga Allah menyatakan lakum wa antum Istri adalah pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Fungsi pakaian banyak. Yang pertama yang bedakan ekonomi, kaya miskin dari pakaian. Yang kedua yang membedakan kelompok, misalnya kelompok pengajian RW 6 hijau, RW 7 berem, RW 8 naon ieu? Poska. Poska RW 10 be buncak beringin, misalnya. Itu kan membedakan kelompok. Kemudian yang membedakan pangkat, pakaian. Dari pangkat kita tahu dari bajunya. Yang namanya pakaian memberikan pengaruh psikologis. Masih ada lagi fungsi pakaian nutup kekurangan pemakainya makanya Allah mengatakan wa antum li harusnya ikuti perintah agama walaupun ada kekurangan lihat kelebihannya lebih banyak kelebihan apa kekurangan tunkahul maratali arba'in lima liha walihasabiha walijamaliha walidiniha dini taribat yaminuka Ikailah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik, tampan. Karena agama, kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Di Rasul mengajarkan, dalam orang beragama Islam, cari calon suami, calon istri yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Yuk, jangan terlalu banyak memilih, biasa-biasa saja. Rasul mengajarkan khairul umur awsatuha sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja jangan terlalu. Baik, itu dia tausiyah mama untuk uh, tema kita di pagi hari ini tentang jangan terlalu banyak memilih pasangan. Anda yang di rumah sudah bisa menghubungi 085555676 atau 085555680 yang ingin curhat melalui telepon atau melalui Skype silakan di add saja ya di kami di mama.aa.braksi. Sebelum berpisah ini ada beberapa gambar yang bisa kita lihat silakan ditampilkan gambarnya. Ini jodoh belum terlihat sampai hari ini. Sudah dapat dipastikan lebaran Kali ini masih sendiri, ya ini banyak sekali. Lari keker. Uh, iya, di keker. Kayak ngelihat hilal. Benar, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oke, baru satu saja. Iya. Tuh kayaknya yang ngeker kayak Agus ya. Iya. Agus Mohaimin, pada dia udah dapat jodoh. Lagi ngeker lagi. Aduh, nanti dilihat sama Ita. Iya. Oke, baik. Kita harus pergi dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap di sini di Mama dan Aa. Bersama. Bersama. Cepat atasi is een melit, dan